パパリオ やっしゃなそ n ぐ。やっしゃなそれぐ。やっしゃなそれぐ。やっしゃなそれぐ。やっしゃなそれぐ。やっしゃなそれぐ。やっしゃなそれぐ。やっしゃなそれぐ。 Uh, Halo Pak. Halo. Ya. Ya berbeda dengan apa yang ditulis di Al Qur'an sebagai pegangan agama Islam tersebut. Ya mestinya ya n g memang dilarang Bu. Tapi memang kebebasan beragama harus dijaga oleh pemerintah. Tapi agama yang memang d i a k u i secara. Oke Pak f e n d i sayang sekali ya sinyal kurang clear ya. Oke boleh telepon lagi Pak Lili selamat siang. Selamat siang Bu. Silakan Pak. Itu bukan agama Bu. Pak ya, Ahmad Yahya itu, itu faham. Jadi gak ada k e b e b a s a n paham, bukan? Jadi, itu ya non-muslim, g Bapak Afeni itu bagus sekali. Dia bukan non-muslim, mengerti mengenai Islam. Orang lain malah menyatakan itu, Tuh, Fati Pat n e g a r tidak Pancasila, itu b u a r bahaya sekali orang itu tadi. Gak mengerti dia mengenai Ahmadiyah. Itu aja yang saya katakan, itulah tugas pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Pemerintah sudah menetapkan undang-undang yang melarang. laksanakan itu, jangan hanya pencuri aja yang ditangkap, yang melanggar undang-undang, itu juga orang itu melanggar undang-undang dengan keputusan pemerintah sendiri, itu bu jadi cobalah kita berpikir bersama dengan n a s i t e r a n g siapa yang melanggar kebesar pemerintah wajib di hukum, itu aja s a k e terima kasih, Pak Simon ya i n i saya ini bukan yang muslim, tetapi saya sering tanya sama teman-teman, ini Ahmad ya, seperti apa sih, katanya begini Yaitu, eh, selain e, mengakui apa nabi Muhammad, ada, ada nabi lagi yang lain. Nah, itu saya juga secara pribadi tidak setuju ya kan, dengan membawa nama Islam, tapi ada selain, eh, a r u s n y a kan, harus Muhammad satu ya. Nah, dia ini ada nabi lagi, ya susah dong. s a m a j u g a kita, misalnya seorang Indonesia, apa presidennya, Pak SBY, terus kita ngak-ngak-ngak, oh, ngak ngak kita ada percaya lagi presiden yang lain. Ya, kalau kita, s a saya secara pribadi emang itu, itu tidak bisa kecuali. yaitu、uh, mempunyai ya, agak malai ini kerja ngobrol Islam gitu demikian l o terima kasih pak Nasrun s a n a t s e l a m a silakan jadi gini syukur alhamdulillah itu ada orang non Muslim yang memahami bagaimana etika yang berada di a n t a r manusia ini kalau memang sudah ada Nabi terakhir kepercayaan Islam i t u g a terakhir Muhammad ngapain lagi nama-nama agama apa Nabi berikutnya gitu loh itu kan m e n i s t a k a n agama g itu lo h マリトミ i ノステグラジャー a ギャランテグラジーズはトムハンダラディネグリニギトロー。カロもアもファナもィー、オランも a テンパンテグラン、ヤモンスクサブうトうィアプシュクトゥもカセギトロー。カナタウシニリマサカッパンテニトス、ファナティックネカヤパ、ヤワレカヤパギトロー。カローダマヤディニスタカニトロー。マゲバナカロナガアガマライグラディニスタカオ a サトコロンポ、アバヤディニアギトロー。カランニー、ボカナアガマ。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 なお、今日は私の会話をしていました。 Tuhan, kita sendiri yang bersalah, kita sendiri yang harus d i h u k u m nantinya, demikian ya. Bapak, Bapak l a m Joko w i baik, s i l a k a n Bapak tanggapannya oh, oh ya,、eh, saya rasa tindakan itu, itu s u b a h tepat sekali Ya, karena sekarang masalahnya bukan kebebasan beragama karena sekarang Ahmadiyah itu adalah penodaan agama アザマラはン、アマディア、マスクイズ、ナビ、モハマン、デブニャキタスネリ、ナビスネリ、デンバー、ナマイスラー、オディアマウ。アザマライン、ディキナマ、アザマイア、ナマイスラー、アマディア、パノダ、ナダマ、イマナポネット dengan、uh, alasan sekarang masalah、uh, apa namanya、uh, itu akan selalu timbul walaupun sekarang dilarang misalnya FI ini、nah. okay. makanya, tapi、uh, di, di bagian h a n lain di j o l a n g ini akan selalu timbul baik Pak Joko, kami、ya. sudah menerima maksud Anda, terima kasih banyak Pak saya b e r a l i h ke Pak Surono, selamat malam selamat malam Bu s i l a k a n Pak Surono ya kalau menurut saya sebetulnya i h s a m a d i a itu、uh, カピジュガ、タルネジュガ、キラポレトラル、エゴイア、ノンバーカン、ナマイスラミア、コウセンシ、アロミサカンメマン、ヤースレゴー、アロミサカンディアメマン、ウタフュニア、ナビスディリ、アタフュニアキタスディリ、アマティメラン、アロスフュニア、ナマ、アガマスディリ、ディトゥブ。 Mm -hmm. okay. Baik, terima kasih banyak Pak Suronol Pak Bapak Nanda Bapak l i o selamat malam Pak l i o Selamat malam Bu Kiki s i l a k a n Pak Liu Ya, komentar saya a k s i s a r t i s saja pada cerai Dukun Dukun pun m a s TV i t u jadi selebritis tuh、gitu. Itu terima kasih